Mitra Bisnis Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyarankan, cara efektif untuk memberantas korupsi adalah dengan melakukan pemutihan untuk memutus hubungan dengan masa lalu. Mahfud mengatakan, sebetulnya banyak aparat kita yang bagus yang ingin memberantas korupsi, tetapi kesusahan dan diejek karena masa lalunya juga terlibat korupsi. Di sisi lain, cara untuk memberantas korupsi seharusnya juga dapat mencegah terjadinya hal yang sama pada generasi berikutnya. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, Ratna Sari Lupis. Ibu Ratna, apa komentar anda? Saya rasa mungkin benar karena karena itu sudah menjadi habit sih ya di Indonesia. Artinya kalau kan kemarin ini kan kita lihat bahwa sudah ada berkali-kali yang ditangkap, gitu. Kok terus-terus masih masih terjadi gitu pada era setelah itu ya? Misalnya ketika penangkapan anggota DPR yang terdahulu ya. Tapi kok terus pada pasca itu tuh masih ada terjadi lagi gitu loh pada momen-momen waktunya gitu loh. Berarti memang penegak hukumnya dulu yang harus diperkuat untuk memberantas korupsi ya? Menurut saya dari penegak hukumnya dulu dibersihkan ya. Masih juga itu kan bisa berjalan. Karena sekarang ini kan kalau misalnya kita kita dari tarulah uh, watch itu kan dari dari masyarakat ya, tapi kan ketika di situ dimainkan kan kita juga tidak berdaya. Tapi apakah itu akan mencegah terjadinya korupsi di generasi berikutnya? Kalau kita dulu nih kita kita kan masa orde baru sekian tahun kita tuh lihat orang kaya, orang hebat, dia pejabat itu kita bukan, bukan sesuatu yang mengherankan, tapi di generasi anak saya ya. itu hal itu sudah terlihat misalnya ketika dia sekolah di luar negeri gitu mah mah itu si A si B si C itu kok uh, anaknya pegawai negeri kok bisa ya sekolah di di luar negeri kan padahal mahal banget ya gitu loh mereka sudah begitu loh udah udah udah disuguhi dari kecil jadi mereka sudut uh, pandangnya sudah berbeda dengan kita demikian Ratna Sari Lupis, saya Dinda Natasha.